Oke okay, buat yang minta dia abis ini Abis ini diturutin sama Via Sekarang dikasih lagi yang terbaru dulu ya Ya Buat yang bisa Yang suka jerit atiku Boleh nyanyi sama sama Serah Sari kata Let's go. Se ramani of pianis klasik dan suaranya mana